Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya Buya, cara memandikan jenajah yang baik dan benar. Terus, apakah ada perbedaan jenajah laki-laki dan perempuan? Mohon penjelasan doanya Buya. Ya, maturun. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandikan mayit itu. Kalau laki-laki yang meninggal, yang memandikan kaum laki-laki. Jangan perempuan cawe-cawe. Ini adalah enggak benar. Tuh. Kecuali nanti di saat boleh dari kaum wanita yang memandikan kaum laki-laki, tapi dari kaum wanita yang mahrumnya, ibunya, anaknya, termasuk ponakannya. Istri memang bukan mahrum istri, tapi ini adalah Riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Laumutikoh blilagosal tuki suami istri. Kalau memang waktu itu belum terceraikan, maka meninggalnya dalam keadaan masih perpasangan, maka boleh saling memandikan. Maka ini orang lain tidak boleh. Misalnya laki-laki meninggal, perempuan tidak boleh ikut campur. Biarpun lebih perempuan. Wah ini kan saya lebih banyak, enggak bukan urusanmu. Karena haram. Begitu juga jika yang meninggal perempuan, biarpun lebihnya Ustaz jubahnya gede tetap enggak boleh nggak boleh haram hukumnya bahkan diantara kaum laki-laki sekalipun laki-laki dengan laki-laki itu pun harus tata aturannya ada auratnya tutup antara usul lutut dengan pusat ditutup nggak boleh dibuka haram membuka aurat haram orang-orang dibuka begitu ini yang memandikan itu dosa semuanya ah jadi ditutup tetap bahkan tangannya pun tidak menyentuh bagian paha dan aurat besarnya itu akan tapi pakai pelapis atau digosok di atas kainnya itu, adapun cara memandikan adalah cara yang paling lembut Karena perlakukan dia seperti orang yang masih hidup Gak pakai keran Gosoknya kayak gosok kambing nggak. Jadi yang lembut, yang berakhlak Itu cara memandikan mereka Kalau ternyata kaum laki-laki meninggal dunia Kok gak ada laki-laki yang memandikannya Gak tahu ini tempatnya siapa ini Misalnya semuanya perempuan Dan di antara perempuan itu gak ada Istrinya, gak ada mahramnya, saudaranya, gimana ini? Sudah, enggak usah dibandikan. Karena enggak usah dibandikan, enggak usah diso disolati. Itu adalah pendapat yang keras, tegas Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Tapi Ibn Hajar mengatakan ditaya bumi. Jadi ditaya bumi saja, tidak usah dibandikan. Kalau memang mayatnya laki-laki tidak ada perempu. Eh, mayatnya laki-laki tidak ada laki-laki. Begitu sebaliknya. Perempuan meninggal, ini adalah kampung laki-laki. Ada kampung lagi-lagi, ada perempuan meninggal. Waduh kacau ini, perempuan meninggal. Perempuan nyasar. Nih. Men nyasar meninggal di situ. Tapi dia pakai kerudung, berarti musli muslim. Gimana ini nih? Mau dimandikan lah. Tidak ada suami, tidak ada ini. Nggak. Berarti tidak usah dimandikan. Tapi di tayamumi saja. Untuk bisa disolati. Bagi menurut Imam Rambli yang mengatakan, tidak bisa dimandikan, tidak usah diapai. Sudah bungkus saja. Karena tidak dimandikan, maka tidak boleh disolat lho tapi gimana kasihan dia oh bukan kalau dia nya sudah ahli surga ahli iman sebab itu kewajiban bagi yang hidup selagi tidak dimandikan maka tidak bisa salati maka jangan ikut-ikutan ibu-ibu kalau ada laki-laki meninggal atau ada laki-laki meninggal abda ibu-ibu meninggal laki-laki tidak usah ikut ikutan ada pun cara mandikan sederhana paling ringannya adalah meratakan air ke seluruh tubuh ibaratnya kalau seandainya dipegang tengoknya dicelupkan ke sungai sudah beres cuman kan kurang adab bener ya dan intinya, intinya begitu adalah masalah daun sidir, minyak kapur dan sebagainya itu adalah pelengkap untuk mengawetkan jenazah, untuk menghilangkan bau-bauan yang tidak baik dan juga untuk penjagaan. Itu aja kelebihannya. Ini adalah bukan akan tapi ya, kewajibannya hanya dicelup saja, di meratakan air ke segujur tubuh. Ini saja insyaallah. Semoga Allah matikan kita husnul khotimah. Semuanya bakal mati.